Halo hai teman-teman, apa kabar? Kayaknya kamu nih yang mendengarkan video saya kali ini lagi senang nih Senang karena topik kita kali ini akan membicarakan suatu hal yang berhubungan juga dengan permasalahan kamu Luka batin Hahaha <laughs> Benar-benar luka batin, luka batin itu kayaknya makanan setiap orang ya Dan juga mungkin kamu nih yang sekarang baru tersenyum-senyum karena melihat video saya yang baru ini Kayaknya luka batin dalam hidup kamu tuh masih ada Nah kali ini ayo, tanpa banyak berbahasa basi, kita langsung aja yuk menyembuhkan luka batin Dengan cara yang benar dan sangat-sangat masuk akal pastinya Nah teman-teman, kalau kita bicara luka batin Sebenarnya itu adalah masalah yang diderita oleh banyak orang loh Termasuk juga masalah yang pernah saya derita sebagai orang yang ada di telinga kamu Bener, orang yang ada di telinga kamu saat ini nih Sebenarnya juga pernah mengalami luka batin yang bisa jadi lebih pedih dari kamu Tapi bedanya, saya mengetahui bagaimana sih cara yang efektif untuk menyembuhkannya Nah sekarang Tahap awal, saya menyuruh kamu untuk membayangkan kira-kira masalah apa yang saat ini masih membekas dalam hati kamu yang memberikan kamu luka dalam dan bisa membuat kamu menjadi tidak nyaman. Coba, pikirin dulu. Pikirin masalah yang saat ini sudah membuat kamu menjadi terluka secara batin. Pikirin masalah itu dan rasakan lagi pedihnya. Coba rasakan. Nah kamu ngerasa gak sih bahwa sebenarnya rasa pedihnya itu bukan ada di kepala ya Tapi ada di dalam dada Nah kamu tahu teman-teman Di dalam dada itulah terletak yang namanya hati Hati itu adalah segala sesuatu hal yang bisa jadi adalah satelit kamu sebagai manusia Nah saya jelaskan dulu penjelasan ilmiahnya ya Hati kita ini memang tidak bisa dilihat Mau kita di ronsen, mau kita di x-ray, gak bisa kelihatan yang namanya hati atau kalbu na kalbu atau hati ini, ini adalah satelit yang bisa membedakan kamu dengan hewan. Nah, kamu nih, kita sebagai manusia, sayangnya punya kekurangan, bisa menjadi rusak kalau hati kita rusak. Rusaknya gara-gara apa, Mas Bro? Rusaknya bukan gara-gara makanan, tapi rusaknya justru karena banyaknya peristiwa-peristiwa dalam hidup yang menyakiti hati kita. Betul apa enggak? Nah sekarang tanpa kita berbahasa basi sekarang langsung saya akan menyuruh kamu untuk praktek ya benar Sekarang saya minta tolong kamu ambil kertas kosong atau buku tulis kosong sambil kamu ambil juga alat tulis Kenapa? Karena saya akan membabarkan sesuatu hal yang harus kamu catat Supaya setelah kamu selesai nonton video ini Bisa langsung kamu praktekkan sekarang juga Ya, siapkan dulu alat tulis, siapkan juga dulu buku kosong Sekarang juga silahkan pause video ini, siapkan itu semua Saya tungguin, oke? Okay? Siapkan dulu Nah sekarang, saya akan menganggap kamu sudah menyediakan alat tulis Dan juga kertas kosong atau buku tulis kosong ya Sekarang gini Saya akan langsung menganggap saya adalah diri kamu Dimana saya punya luka batin dan saya ingin menyembuhkannya Biasanya, kalau kita baru mengalami hal yang menyakitkan Hal pertama yang pasti kita lakukan adalah bengong Bener, bengong atau merenung Kita akan berkata dalam hati Kenapa sih kok gue gini banget? Kenapa sih kok gue harus yang mengalami hal seperti ini? Salah apa sih gue? Terus kamu nyalain radio, kamu dengerin lagu Nora Astaga luka batinnya bukan sembuh malaah tambah pedih malat tambah sakit Aduh betul Nah itu cara nyembuhin yang salah cara nyembuhin yang bener tuh begini sekarang kamu tulis deh langkah pertama untuk bisa menghilangkan luka batin dan langkah ini adalah wajib hal itu adalah putuskan dulu sumbernya betul kalau dalam ajaran muslim itu biasa disebut dengan hijrah Hijrah itu artinya adalah ketika kamu memutuskan untuk pergi dari sebuah kondisi lama yang secara terbukti merugikan kamu kepada kondisi baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu namanya hijrah. Nah, kebanyakan orang, termasuk kamu yang mungkin pernah curhat pada saya di bagian komentar YouTube, kamu itu kan selalu merasakan masalah hidup kamu tidak kunjung selesai, kan? Nah, kamu sadar nggak sih bahwa tidak selesainya masalah dalam hidup kamu itu karena kamu tidak berani untuk memutuskan dulu sumbernya? Bener, sumber masalah kamu, kamu nggak berani tinggalin, kamu nggak berani putusin, kamu nggak berani buang. Sekarang logikanya begini, kalau sumbernya aja kamu nggak berani putusin, nggak berani buang, wajar nggak kalau masalahnya itu datang terus? Wajar kan? Masuk akal nggak? ya yeah? Nah, coba. Sekarang kamu pikirin deh, masalah yang tadi saya suruh kamu memikirkan di awal. Kamu pikirin, sebenarnya kamu tahu kan bahwa sumber dari masalah kamu itu apa? Contoh, misalnya kamu sekarang adalah orang yang sedang mengalami hubungan asmara. Hubungan asmara kamu kayaknya tuh... Terlalu banyak drama gitu Hidup kamu gak pernah dihargai sama pasangan kamu Kamu tidak pernah dikasihi lagi sama pasangan kamu gitu ya Dan kamu bingung sampai akhirnya kamu galau Luka batinnya makin lama makin tambah pedih Makin tambah banyak Nah kamu sadar gak? Bahwa masalah kamu itu karena kamu tidak berani meninggalkan dia kan Yaitu orang yang menyakiti kamu tadi Nah begitu juga dengan kamu Bagi kamu yang sekarang mungkin punya pekerjaan, tapi kamu merasa tertekan dengan kelakuan atasan kamu, kamu juga merasa tertekan dengan adanya politik kantor yang kotor. Kamu sadar gak sih, bahwa masalah dalam hidup kamu ini kan terjadi, karena kamu tidak berani keluar dari kantor itu kan? Kamu tidak berani keluar dari pekerjaan, yang secara terbukti udah jelas menzolimi kamu, dan merendahkan kamu. Betul apa enggak? Nah sekarang, Kalau kamu tidak berani melakukan hijrah Kalau kamu tidak berani melakukan sebuah hal yang membuat kamu memutuskan dulu sumbernya Kemudian pindah ke sesuatu hal baru yang lebih baik Jangan harap luka batin kamu bisa sembuh Loh kenapa mas bro? Karena mustahil luka itu bisa menyembuhkan diri Kalau sumber lukanya aja tidak dihilangin terlebih dulu Masuk akal kan? Sekarang anggap aja kamu punya luka nih, kamu punya luka tersayat pisau di tangan, bisa gak luka tersayat pisau itu sembuh kalau besoknya kamu tersayat pisau lagi? Lusa kamu tersayat pisau lagi, besoknya tersayat pisau lagi, bisa gak luka itu sembuh? Jelas gak akan bisa, kenapa? Karena luka itu bisa sembuh kalau sumbernya berhenti untuk menyakiti luka itu. Sama seperti kamu Gak akan pernah kamu bisa move on Sembuh dari luka batin Kalau sumbernya tidak kamu putuskan Jadi langkah awal untuk menyembuhkan luka batin Adalah putuskan dulu sumbernya Hijrahlah Pindahlah ke jalan yang lebih baik Daripada jalan kamu saat ini Itu yang nomor satu Yang nomor 2 Setelah kamu berhijrah Mungkin kamu bingung Mas bro Gue udah melakukan apa yang lo katakan nih Gue sudah berhijrah, gue sudah berani memutuskan dulu sumber yang menyakiti hidup gue Oke okay, bagus, tapi kok sakit hati gue tuh masih suka muncul gitu Penyebabnya kenapa? Nah penyebabnya adalah nomor 2 ini Nomor dua itu adalah saya menyuruh kamu untuk menyembunyikan dan membuang Menjual segala barang yang membuat kamu bisa terpicu memorinya Akan orang-orang yang menyakiti kamu di masa lalu Saya ulangi sekali lagi Yang nomor dua, saya minta tolong kepada kamu Tolong sembunyikan atau jual atau buang juga boleh Segala jenis barang yang bisa membuat kamu terpicu memori Untuk mengingat orang-orang yang menyakiti kamu di masa lalu Kamu sadar atau enggak, ada loh tempat ataupun barang yang selalu membuat kamu inget lagi dengan orang-orang yang menyakiti kamu di masa lalu. Percaya gak kamu kalau itu ada? Iya kan? Coba. Bener gak kamu kalau misalnya ngelihat sebuah benda, kayaknya kalau gua ngeliat benda ini mas bro, gue jadi keinget lagi mantan gue yang nyakitin gue dulu deh. Kayaknya gua kalau ngeliat benda ini mas bro, gue jadi keinget bos gue yang dulu tuh menzulimi gue deh. Gue nih kalau ngeliat benda ini mas bro Gue tuh jadi inget teman baik gue yang musuh gue dari belakang gitu loh Kesel gitu Ada kan barang-barang seperti itu Nah barang-barang seperti itu Saya yang minta tolong jual Kalau tidak bisa dijual Paling enggak sembunyikanlah di sebuah tempat Yang memang kamu sangat jarang sekali Untuk pergi ke tempat itu Atau membuka tempat itu Contoh Misalnya kamu punya baju nih Baju kerja Baju kerja kamu sebenarnya gak salah apa-apa. Cuman kalau kamu ngelihat baju kerja itu, kamu jadi inget lagi bos kamu di tempat lama kamu kerja yang nyakitin kamu. Nah, baju itu kamu taruh di lemari yang paling belakang, atau kamu taruh di gudang yang mana kamu gak akan ngeliat lagi tuh baju dalam waktu beberapa lama kemudian. Nah, gitu ya. Termasuk juga barang-barang yang mungkin kamu sekarang baru cerai. Barang-barang dari mantan suami, mantan istri, jangan disimpel nanti. Dibuang atau dijual ya Barang-barang yang bisa membuat kamu terpicu Memorinya akan masa lalu bersama orang yang sudah tidak ada Tolong disimpan dulu atau dijual Ini juga berlaku ya Buat kamu yang sudah ditinggal pasangan Karena mungkin meninggal Cara move onnya Simpan dulu barang itu Jangan diliatin dalam waktu beberapa lama Simpan di tempat yang aman Itu nomor 2 Gimana? Masuk akal kan? Nah, setelah kamu tadi berhijrah, setelah kamu juga berusaha menyembunyikan barang-barang yang memicu kamu untuk mengingat masa lalu kamu yang kelam, sekarang saya minta tolong nomor 3 ini juga jangan kamu tinggalkan. Nomor 3 itu apa, Mas Bro? Nomor 3 itu adalah kamu harus berani untuk mengatakan tidak ketika ada pembicaraan yang mengarah ke sana. Kadang-kadang gini teman-teman, kita lagi ngomprol nih sama teman-teman kita. Ada aja gitu loh teman-teman kita yang nanyain sebuah hal yang sebenarnya pedih banget buat hidup kita. Bener kan? Misalnya gini, misalnya kamu baru cerai nih, mohon maaf. Kamu lagi kumpul sama teman-teman, teman-teman kamu tuh nanya gitu. Eh, gimana perasaan lu? Udah bisa move on kan cerai dari bini lu? Eh, gimana perasaan lu yang udah bisa move on kan dari dipukulin suami lu kemarin? Maksudnya mereka mungkin baik ya, pengen menanyakan kabar gitu Tapi pertanyaan kayak gitu kan yang membuat kamu jadi inget lagi, inget lagi, inget lagi Bener apa enggak? Nah ketika ada hal seperti itu, kamu katakan begini Eh, sorry ya bro, gua gak mau ngomongin hal ini Tolong jangan ngomongin hal ini lagi sama gue Karena kata pagar kehidupan, kalau gue mengungkit-mungkit hal kayak gini lagi gua gak bisa move on bro, sorry banget Kalau lu masih ngungkit hasil hal-hal kayak begini, gua cabut dulu deh. gua nggak bisa di sini. kan itu dengan tegas. Karena kalau kamu berani mengatakan itu, mereka akan ngerti bahwa, oh, ternyata dia nggak mau nih diungkit-ungkit lagi masalah seperti ini. Gitu caranya. Ya? Masuk akal kan? Karena kebanyakan orang itu menjadi tidak bisa move on karena sekitarnya juga masih mengajak dia untuk terus ngobrolin hal-hal yang berusaha kamu lupain. Udah putus dari mantan, diajakin ngomong mantan lagi. Iya kan? Udah putus dari suami, dari istri cerai, diajakin ngomong masalah perceraian lagi. Jagoan pilkada kamu kalah, eh diungkit-ungkit masalah pilkada lagi. Udah bisa lepas dari majikan kamu yang nyakitin kamu, diajakin ngomong majikan lagi. Ya kapan sembuhnya dong? Iya kan? Jadi nomor 3 katakan tidak. Ketika ada orang yang mengajak kamu berbicara ke arah hal-hal yang menyakiti kamu di masa lalu tersebut Sekali lagi berani katakan tidak dan stop mengungkit-ngungkit masalah yang sudah berlalu Itu cara efektif yang paling efektif yang ketiga Nah sebenarnya teman-teman sampai nomor 3 aja kamu sudah bisa menjadi orang yang lebih lega ya kamu sekedar membayangkan aja kayaknya untuk sampai nomor 3 kayaknya udah bisa membuat kamu sedikit tersenyum karena kamu ketemu, oh iya ya, ternyata ini cara-cara yang dulu belum gua lakukan nah tapi, kalau sampai nomor 3 aja itu kurang maksimal kurang klimaks, kurang bisa membuat kamu jadi merasa bener-bener sembuh gitu ada nomor 4, yang harus kamu latih walaupun cara ini agak susah cara apa itu mas bro? Nomor 4 adalah, belajarlah untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian buruk yang terjadi. Kalau saya bilang kejadian buruk, bukan berarti kamu harus ditimpa bencana loh. Kejadian buruk yang saya maksud di sini adalah ketika kamu menghadapi atau mengalami sebuah hal di luar apa yang kamu mau. Contoh nih, misalnya kamu sekarang baru pilkada. Eh, tiba-tiba toko pilkada kamu kalah, kamu sedih, terluka hatinya, gitu ya. Nah, kalau saya di posisi kamu, saya akan berusaha mengambil hikmahnya begini. Aduh, toko pilkada gua kalah, hikmahnya apa ya? Oh, mungkin dengan kalahnya beliau, Indonesia bisa menjadi lebih tenang, tidak ada kerusuhan yang tidak perlu. Oh, iya ya, berarti memang betul, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Dengan bisa memberikan hikmah seperti itu, kamu akan lebih tenang, akan lebih damai, Contoh lagi begini, misalnya kamu baru saja di PHK sama atasan kamu. Ketika kamu di PHK kan luka batin tuh. Nah supaya bisa hilang, belajar mengambil hikmah. Hikmahnya gimana mas bro? Ketika kamu di PHK katakan begini, sebenarnya sih, gara-gara di PHK ini gue jadi punya kesempatan lagi menjadi pengusaha. Seperti yang gue cita-citakan dulu. Kalau nggak di PHK, mana mungkin gua berani? Pasti gua nggak berani. Ah, berarti yang maha kuasa sayang nih sama saya nih, mau memberikan saya kesempatan. Be, mantap. Itu baru namanya hikmah. Memang kemampuan mengambil hikmah itu enggak semua orang langsung bisa, tapi belajar. Karena pada dasarnya ya, teman-teman, saya punya rahasia. Rahasianya begini. Coba kamu dengerin deh, ini penting banget dan ini benar. Tidak ada hal buruk terjadi dalam hidup ini. Sekali lagi, tidak ada hal buruk terjadi dalam hidup ini yang ada hanyalah suatu hal yang terjadi tapi kita belum tahu maknanya karena kita belum tahu maknanya lantas kita selalu berasumsi seolah-olah yang mahakuasa itu jahat seolah-olah yang mahakuasa itu punya takdir buruk buat kita padahal sebenarnya hal yang kita pikir buruk itu sebenarnya belum tentu buruk loh bisa jadi itu diperlukan untuk membawa kita ke arah yang lebih baik bener kan? coba kamu lihat lagi kehidupan kamu sendiri bener gak? Nah, kebanyakan kita kan selalu berasumsi yang jelek-jelek níh amba yang maha kuasa. Mentang-mentang kita nggak dapetin kita mau, kita nudú, sang pencipta tuh nggak adil. Padahal sebenarnya, itu cinta kasihnya lho buat hidup kita ke arah yang lebih baik. Semua hal, pasti ada hikmahnya. Oke? Okay? Nah, itu yang nomor 4. Belajar mengambil hikmah. Nah yang nomor 5 ini berikutnya ini juga dahsyat nih teman-teman Kamu udah bisa berhijrah, kamu sudah bisa menyembunyikan semua barang yang mungkin membuat kamu jadi ingat dengan masalah kamu Kamu juga sudah berhasil mengatakan tidak ketika ada orang yang mengajak kamu membicarakan topik yang membuat kamu sakit hati Dan kamu juga udah bisa lebih ahli mengambil hikmah, itu udah bagus Tapi ada loh yang nomor 5 ini yang juga gak kalah serunya Apa itu mas bro? Kalau kamu ingin cepat sembuh dari luka batin Selain kamu melakukan 4 hal tadi Lakukanlah nomor 5 Yaitu Buatlah dirimu berkeringat Di luar rumah Secara rutin Sekali lagi Kalau kamu ingin cepat sembuh dari luka batin kamu Selain melakukan 1-4 tadi Yang nomor 5 Lakukanlah Segala sesuatu hal Yang membuat kamu berkeringat Di luar rumah Sekali lagi, keringat di luar rumah Artinya begini Kalau kita berkeringat, percaya atau enggak Badan kita itu akan jauh lebih positif loh Dibandingkan kalau kita tidak berkeringat Kamu gak percaya, cobain aja Sekedar kamu ngangkatin meja bolak-balik keluar masuk rumah nih Ngangkatin meja doang Kamu kan keringetan Percaya gak? Kamu tuh rasanya lebih plong gitu Lebih seger dibandingkan kalau kamu di rumah gak ngapa-ngapain Dan tidak berkeringat Itu aneh, cuman itu fakta Pernah gak sih? Coba kamu inget-inget lagi deh. Kamu lagi ada masalah gitu. Tapi begitu kamu keringetan dan di luar rumah gitu rasanya kok kayaknya masalah gua lebih enteng ya mas bro. Dibandingin kalau gua di rumah mungkin gak ngapa-ngapain. Di rumah gua menggerutu, meringkel gitu ya. Gak ngapa-ngapain, gak keringetan. Kayaknya masalah gua lebih berat. Tapi begitu gua bisa berkeringat di luar rumah, gue jadi lebih seger dan lebih plong. Nah. Pertanyaan berikutnya mungkin gini mas bro. Kalau berkeringat di luar rumah tuh ngapain? Ngapain aja boleh. Oke. Mulai dari olahraga, mulai dari jalan pagi, mulai dari mungkin bersihin sekandang kamu di luar rumah sampai kamu keringetan Apapun aktivitas di luar rumah dan yang berpotensi membuat kamu berkeringat, lakukanlah ya Kalau saya, saya kebetulan adalah orang yang suka banget olahraga Jadi bagi saya berolahraga itulah salah satu hal yang bisa membuat saya menjadi stabil batinnya Lebih tenang gitu bawaannya nah sekarang coba deh mulai hari ini gak usah besok hari ini coba kamu keluar rumah olahraga olahraganya bisa jalan cepat bisa jogging, bisa berenang bisa fitness, bisa olahraga apapun yang kamu mau kalaupun mungkin tidak olahraga, yang penting di luar rumah kamu lakukan aktivitas yang membuat kamu berkeringat misalnya bantuin buat bapak kandang misalnya, atau bantuin mungkin ibu motongin rumput, apapun kegiatan itu lakukan yang di luar rumah dan membuat kamu berkeringat, pasti pasti dan pasti ada bedanya coba lakuin Nah sekarang setelah kita melakukan 1-5 tadi ada yang terakhir nih dan terakhir ini yang perlu kamu lakukan dan kamu ingat. Nomor 6 ini yang paling efektif dan paling terakhir yang pasti kalau kamu lakukan nomor 6 ini kamu bisa sembuh dari luka batin apapun dalam hidup kamu. Caranya apa mas bro? Yang nomor 6 ini adalah kamu ulangi Nomor 1 sampai 5 Secara rutin Selama 6 bulan Sekali lagi ya, yang nomor 6 Ulangi Nomor 1 sampai 5 Secara rutin Selama 6 bulan Loh mas bro, kenapa harus 6 bulan? Karena gini Psikologi semua udah sepakat Bahwa 6 bulan Adalah waktu yang memang dibutuhkan orang Untuk bisa menyembuhkan Luka batin yang paling berat Sekali lagi, luka batin yang paling berat Kalau seandainya kamu luka batinnya tidak begitu berat Sebulan aja kamu lakukan cara saya yang saya ajarkan tadi pasti sembuh Pasti sembuh Nah kalau seandainya luka batin kamu sangat berat Lakukan 1-5 tadi secara rutin selama 6 bulan Gampang kan? Jadi apa yang saya ajarkan kepada kamu ini, kalau cuma dilakukan sekali-sekali, itu nggak ada efeknya, teman-teman. Supaya ada efeknya, lakukan nomor 1-5 tadi secara rutin selama 6 bulan. Itu artinya begini, bagi kamu yang sekarang pengen move on dari mantan kamu, lakukan 1-5 selama 6 bulan. Stop kepo! Bagi kamu yang sekarang baru cerai, merasa masih sakit hati karena disakiti pasangan kamu, lakukan 1-5 selama 6 bulan. Jangan bermain drama. Bagi kamu yang sekarang baru pindah kerja, masih belum bisa melepaskan perilaku menyakitkan dari atasan kamu, lakukan 1-5 selama 6 bulan. Hidup kamu lebih penting. Apapun yang ingin kamu pulihkan dalam hati kamu, dalam batin kamu, lakukan nomor 1-5 tadi selama 6 bulan. Saya jamin, pasti sembuh. Bener, itu gak bohong lakukan selama 6 bulan Pasti sembuh, pasti pulih Dengan izin Tuhan pastinya ya Nah, itu aja teman-teman Yang bisa saya bagikan kepada kamu Di hari ini, bagaimana cara Menyembuhkan luka batin yang efektif Ini adalah cara yang paling efektif Bagi saya untuk menyembuhkan Luka batin saya Terakhir, di bagian terakhir ini Saya ingin bertanya kepada kamu Sebuah pertanyaan penting Teman-teman Kamu tau gak sih kenapa yang maha itu memberikan kita memori? Bener, kamu penasaran gak kenapa sih yang maha itu memberikan kita memori? Jawabannya adalah karena sebenarnya keabadian itu hanya ada dalam memori. Yang maha memberikan kita memori supaya kita bisa merasakan keabadian bersama orang-orang yang kita kasihi untuk selamanya. Oleh karena itu, yuk teman-teman, kita hargai memori yang sudah diberikan Tuhan kepada kita Dengan membuang memori yang tidak perlu dengan cara saya tadi Dan terus menjaga memori yang indah dalam pikiran kita untuk selamanya Karena memori itulah yang memberikan keabadian yang sesungguhnya dalam hidup kita di dunia ini Kamu lakukan apa yang saya katakan ini sambil kamu melihat layar kamu sekarang? Betul, lihat layar kamu? Di situ ada banyak video yang bisa kamu klik. Siapa tahu itu membantu kamu di dalam menyelesaikan perkara hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.